Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Sungguh segala puji Hanya milik Allah Jalla Jalalu Hanya Allah yang pantas dipuja dan dipuji Hanya dia yang berhak mendapatkan pengabdian dari diri kita kita sebagai hambanya selayaknya memuji dan memuja Allah. Meminta pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Hampir semuanya berbuat dosa. Dan Allah tetap menerima permohonan ampun dari hambanya. Wa naulubilillahi min shururi anfusina wa siyatimalina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Shallallahu dari kejahatan jiwa kita yang dia sering membisikkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang buruk dan kita berlindung kepada Allah jalla jalaluh dari dampak buruk dosa-dosa yang kita lakukan. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah jalla jalaluh, yang diberi bimbingan oleh Sang Pencipta, maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Enggak ada Sebaliknya. Wa may yudlilhu lah. Siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini? Karena mungkin ia salah berteman, salah pilih kajian, sehingga muncul orang-orang yang kadang kala merasa benar padahal tidak benar dia. Itu pun kalau kita datangkan ulama-ulama untuk membuat dia benar. Untuk membuat dia berpindah dari jalur kesesatannya. Tidak bakal itu terwujud. Kecuali bila Allah Jalla Jalaluh mengizinkannya. Saya ingat dengan para guru di Madinah. Mereka sering dikirim ke penjara-penjara. mereka sering dikirim ke penjara-penjara untuk memberikan nasihat kepada terdakwa-terdakwa teroris umpamanya yang mereka ngebom sana ngebom sini ketika datang nih syekhnya sebagian di antara mereka mengatakan anta kafir nih syekhnya datang nasihat, anta ini kafir katanya sudah enggak usah ngasih nasihat an mereka datang ingin memberikan nasihat. Tapi kalau Allah tidak menghendaki dia benar, maka tetap. Oleh karena itu kenapa setiap sholat, kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh ihdina siratal mustaqim. Minta, karena kita memang tidak tahu jama, apakah benar kita ini dan Allah dalam sebuah hadis qudsi telah menjelaskan ya ibadi kullukum dal illa man hadaituh wahai hamba-hambaku kalian semua tersesat semuanya kecuali yang aku kasih hidayah kata Allah jalla jalaluhu maka man yahdillah fala mudilla Wahai yudlilhu falah dia lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sallam apa kata Allah kepada dia Alam yajidka yatiman fa awa Bukankah Allah telah mendapatimu yatim kemudian Allah yang melindungimu yang memberikan santunan kepadamu Wa wajadak awalan faada dan Allah mendatap mendapatimu tersesat kemudian Allah yang memberikan hidayah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah tiada yang pantas mendapatkan pengabdian kita tiada yang layak mendengarkan doa-doa dan permohonan kita kecuali yang menciptakan kita dia esa dia satu, ahad Tidak sekutu baginya <tuh> Lahul mulku Walahul hamdu Wahua ala kulli syainu qadir. Baginya semua Hak kepemilikan Kita ini jamaah Tidak punya apa-apa Sampai pakaian yang kita pakai ini Itu milik Allah jalla jala kita punya hak pakai Sandal Bukti itu Kadangkala -kadang antum pulang sandalnya enggak ada. Insya Allah di Masjid An-Nur enggak ada kan. Aman-aman ya. Ada CCTV subhanallah tuh. Ada CCTV-nya gitu kan. Subhanallah. Harus pasang CCTV kan Bapak, karena takut tuh. Takut hilang. Allahu Akbar. Iya, lahul mulku wa lahul hamd. Baginya semua kepemilikan. Dan baginya pujian. Kita ini kadang-kadang kepingin dipuji. Karena kegantengan kita. Gagah, kaya, pintar, alim. Itu siapa yang ngasih itu? Allah Jalla Jalla rumah yang kau miliki. Dalam hitungan detik. Allah bisa bakar. Bukan satu rumah. Puluhan rumah. Innamah amruhu idha arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayaku itu allah jalla jalal kalau allah ingin menghendaki sesuatu terjadi allah hanya perlu mengatakan kun jadi wa huwa ala kulli shay'in dia mampu berbuat apa saja wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahi ila yaumiddin muhammad sallallahu adalah hamba beliau bukan tuhan beliau hamba allah dan beliau Nabi kita, utusan Allah Jalla jadalah. Konsekuensi dari orang-orang yang bersyahadat ni, saya lupa. Kita punya radio apa di sini? Hah? Radio dakwah Islamia. Saya tadi malam dikomplain sama radionya. Ustaz, ustaz ini enggak pernah menyapa tu orang-orang di radio kata dia. Ya, yang di radio juga. Jadi semuanya para jamaah yang lagi dengar ini yang mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Allah tidak menurunkan Al-Quran di atas bukit sehingga semua orang bisa melihat tu Quran enggak Allah turunkan di dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Muhammad menjelaskannya dengan lisannya mengamalkannya dengan raganya. Dan agar kita umatnya mencontoh Nabi Muhammad SAW. Konsekuensi sebagai umat Nabi Muhammad. To'atuhu fima amar. Perintahnya dilaksanakan. Pasdikuhu fima akhbar dulu. Informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita harus percaya. Nabi Muhammad menyampaikan samaan. Benar itu. Tidak mungkin bohong Nabi kita Muhammad SAW. Karena ada sebagian orang Ketika mendengar sebuah hadis yang sahih ternyata dia mengatakan menurut ana Subhanallah. Enti siapa itu? Oh, ana. Dokter. Menurut ana nih hadisnya enggak masuk akal tuh, Subhanallah. Ada tuh informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi kita harus percaya. Nabi mengatakan umpamanya sebuah hadis dari Imam Bukhari. Ida. Jangan kholar lubabu fi ina iyahadi Kalau tu lalat masuk ke tempat makan minum kalian, suruh masukin aman Rasulullah. SAW. Kemudian faliat terus buang. Boleh tu diminum. Kenapa? Fi inna fi ihdajana iyahaja. Oh fil ukhro shifa. Kata Rasulullah, SAW, dalam salah satu sayap lalat itu ada racunnya, dan di satunya lagi ada ada penawarnya tuh. Ada penawarnya. Dokter-dokter di Mesir. Ya, tahun 50-an ke bawah lah mereka. Mereka menolak hadis itu. Kata mereka, mana mungkin tuh dari tempat sampah, dari kotoran, dari tempat-tempat yang yang enggak usah disebutin lah, masuk ke teh kita. Kita celupin umumnya. kemudian kita buang. Boleh kita minum nih? Bakteri semua nih isinya nggak masuk akal tuh kata mereka mereka tolak hadis itu karena menurut akalnya tidak bisa diterima padahal dia mengatakan asyhadu anna muhammad rasulullah shallallahu alaihi wasallam mana kesaksianmu ketika kau mengatakan muhammad adalah utusan allah jalla jalaluh wmayantiq wa ma anil hawa muhammad tuh tidak berbicara shallallahu alaihi wasallam dari hawa nafsunya enggak itu wahyu dari yang menciptakan lalat. Dari yang menciptakan otakmu. Dadamu. Dan beliau menyampaikan. Di bahwasannya di salah satu sayap lalat itu. Ada penawarnya setelah racunnya itu. Akhirnya sudah. Berapa tahun kemudian. Yang namanya ilmu manusia ini berkembang. Tapi Allah Jalla Jalaluh. Ya'lamu makana kana ilmu Allah itu Allah tahu dengan yang dahulu dan yang akan datang dimana kalau dia terjadi dan bagaimana kejadiannya itu Allah tahu dan Allah yang menciptakan lalat manusia berkembang ilmunya, belajar, diteliti ternyata kata mereka benar Bahwasanya lalat nih di satu sayapnya memang ada racunnya ketika dia dicelup di situ dia lepaskan penawarnya kalau dia nggak dicelup nggak dikeluarin tuh penawarnya dia ngambang aja gitu kan tapi ketika dicelup pish, dia lepas penawarnya akhirnya para dokter percaya percaya sama nabi apa percaya dengan ilmu mereka bukan sama rasul saw diragukan syahadat dia kau mengatakan asyhadu anna muhammad rasulullah saw maka tasdiqu huvi ma perintahnya I ya sudah diamalkan. Taat tuhufi ma'amar. Beritanya dipercayai, perintahnya diamalkan. Wajtina bumana anhuwazajar. Apa yang dilarang aman Nabi, sudah. Nga usah ribut-ribut, tinggalin. Waalaikubadillahilamashyarok. Dan Allah tidak boleh disembah kecuali dengan syariat Allah. Jalla Jalalo. Jangan bikin syariat sendiri. Karena sebagian orang jamaah, ya Allah, ya kita kesian nih. Ada mungkin saudara-saudara kita yang belum tahu dengan syariat Allah Jalla Jalala. Coba kita kaji nih, supaya gak ribut, umat Islam ribut, beramten terus. Kita lihat Nabi gimana ibadahnya, kita contoh. Kita sama-sama nih, umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim. Wasit wabarakatuh. Wa An Naim ya Allah. Semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk anak-anak beliau, untuk cucu-cucu beliau dan untuk istri-istri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk para sahabat Nabi. Semuanya. Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab Uthman bin Affan Dan Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala Anil Jami Ma'asyil ma muslimin Alhamdulillah Kita akan ngaji lagi Tapi telat kajiannya nih. Seharusnya Jam delapan Setengah sembilan Antum nunggu dari jam Jam berapa? Jam 08.00 Ustaz. Ustaznya ya afwan lah. Telat ustaznya. Tapi sebelum kita mulai. Hari ini tanggal berapa jemaah? Antu? 20? 23. Bulan? Maret 2014. Tanggalnya siapa itu? <Alexak> iya. <fucking> Tanggalnya yang siapa? Kita ini umat Islam nih, kita bicara di masjid, nyebutnya 23 Maret 2014 Masehi, artinya Masehi itu Kristus. Kita ini harus sadar, semua umat itu punya tanggalan jemaah. Saya nggak bosan-bosan ngingetin jemaah supaya ingat dengan tanggalan umat Islam. Orang Jawa punya tanggalan, punya enggak? Punya. Kadangkala apa? Apa? Bulan-bulannya juga beda. Kemudian orang Cina punya tanggalan enggak? Punya. Orang Yunani punya, orang India punya, orang Masehi, orang Kristen itu punya tanggalan. Tanggalannya itu yaitu 2014 kita umat Islam tanggalannya beda Allah jalla jalalah mengatakan Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan dimulai dengan Februari betul? Nah. Muharram anak mau tanya nih Masya Allah Antum. sebutkan bulan-bulan Islam tuh yang keras lah Muharram satu-satu biar yang ditanya mau, Ustaz ada hadiahnya nih. kita gak bagi-bagi hadiah nih. Tolong ni yang ditanya ni di syuting. Jangan ustaznya doang yang di syuting mah. Ayah. Muharram. Dhulhijjah. Masya Allah. Habis Muharram langsung. Dhulhijjah gitu kan. Okey. Anak mau tanya sama yang sebelah kiri mah ni. Naam. Ayah. Boleh tanya, anak ini sampai malu kadang-kadang. Ustaz ini kau tanya, anak tidak tahu jawab. Tidak apa-apa, tidak tahu jawab. Yang penting masuk kamera. nih, Iya, antum-antum. Tempat baju putih lah. Nah, favor. Ya, yeah, silakan. Tidak kelihatan di balik dinding dia. Tidak apa-apa sembunyi. Favor. Tidak hafal antum. Masyaallah. Coba antum tunjuk teman antum yang enggak bisa jawab juga. Ya <guluh> oke. Yang mau jawab angkat tangan. Ya, faddal. Tolong-tolong kameranya diseni-disen biar tahu tuh orang-orang tuh yang bisa jawab. Jangan salah loh tapi lo. Yuk, yang pertama. Muharram. Safar. Rabiul Awal. Rabiul Thani Jumadal Ula. Jumadal Tsania. Rajab. Syaban, Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Masya Allah, ada yang bisa jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu jumlah bilangan bulan. Di sisi Allah, izna asyara syahrun. Fi kitabillah, bayangkan. Itu tertulis di dalam kitab Allah. Jalla Jalaluh. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada empat bulan haram. Nah, sekarang anda mau tanya empat bulan haram ini apa gitu kan? Iya, <tuh> yang pakai baju putih nih? Iya, iya antum. Zulhijjah, <tuh> Zulqa'dah, <tuh> Muharram, Rajab. Alhamdulillah, ternyata orang malang, masya Allah semuanya. Ya ini saya bangga sama ikhwan-ikhwan di Malang yang mengetahui dengan tanggalan Islam kita. Tanggalan kita di situ tanggal berapa jamaah? Di masjid kita? Coba dilihat. Tanggal berapa? Tanggal 23 Masya Allah. Sir. Masjid An-Nur. Tanggalannya 23 di situ. Mas. Ya pantes kalau jamaahnya bilang tanggal 23 enggak salah. Enggak salah. Hah? Hah? Ada dua, kecil yang hijriah kan? Betul tuh. Betul betul. Ada dua, yang hijriah kecil. Orang enggak tahu, tolonglah jemaah, tolong nih. Kita ini umat Islam. Tanggalnya hari ini tanggal 22 atau tanggal 21? Tanggal 21 atau tanggal 22? Bulan Jumadil Ula 1435 Hijriah itu sahabat Nabi mikir mau naruh penanggalan itu. Umar bin Khattab ngajak musyawarah sahabat-sahabat yang senior. Gimana kita tahun kita ini mau mulai dengan apa? Gak mau niru tanggalannya orang lain. Sebagian ngatakan gimana kalau dengan kematian Rasul Sosal? Enggak jangan kata mereka. Gimana kalau penanggalannya dimulai dengan hijrah? Akhirnya kesepakatan terjadi penanggalan islam dimulai dengan hijrahnya rasul sallallahu alaihi wasallam maka tolong mulai sekarang jamnya dirubah gitu kan masyaallah antum bisa tampakkan bagaimana islam itu jaya ketemu orang di jalan mas tanggal berapa sekarang tanggal 22 jumat jala ula 1435 dia bingung ini tanggalan mana <laughs> gitu kan Karena terbiasa dengan Masehi, nggak apa-apa. Orang nasoro silahkan. Orang itu memang tanggalan mereka. Semua umat punya. Ya kita toleransi. Antum mau pakai tanggalan antum silahkan. Karena itu memang tanggalan antum. Makanya kalau undangan-undangan tolong undangannya itu yang di atas nih yang Hijriah, yang di bawah baru yang Masehi. Karena memang ya orang terbiasa dengan Masehi gitu. Tapi tetap diusahakan hari ini kita di bulan Jumadil Ulah. Kalau antum melihat, kenapa kita harus tahu dengan tanggalan Hijriah? Karena ibadah kita semuanya. Itu terikat dengan bulan-bulan Allah tadi. Yang 12 bulan. Puasa bulan apa? Juni insya Allah. Orang kalau ditanya, puasa bulan apa dia jawabnya? Bulan Juni. Karena tanggalannya pas bulan Juni, Ramadan gitu. Dia tidak mengatakan puasa bulan apa? Bulan Ramadan gitu kan. Dia tahu. umpamanya lagi kita yang namanya puasa bid. Puasa mutih ya. Puasa bid ketika bulan itu bundar. Tanggal 13, 14, 15 Mar. Enggak. ada Jumadal Ula. Maka dengan itu kita tahu Kemudian haji pun. Semua ibadah kita itu terikat dengan bulan-bulan Islam ini. Dan agar anak kita terbiasa juga dengan bulan-bulan itu. Masyarakat nah, muslimin tema kita hari ini, hari yang menanti. Mungkin seperti itu. Tapi sebelum dimulai, Ana minta izin untuk minum jamaah. Bismillah. Saat nafimu shkilaanah. Alhamdulillah. Antum semua dikasih akhir ya kan? Dikasih semuanya. Alhamdulillah. Semua manusia itu memiliki angan-angan. Bahkan sebagian di antara kita tuh menulis angan-angannya. Dia membuat peta untuk perjalanan hidupnya. Nanti anak umur 25 mau kawin. Temannya, "Inti kapan mau kawin?" "Ana mah kayaknya umur 30." Dibikin semua, orang-orang itu punya angan-angan dan cita-cita masing-masing. Dan dia ingin pada suatu hari apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan itu terwujud. Bapak sama anaknya, "Nak, kalau oh kalau gede mau jadi apa nak?" Anak kalau besar menjadi apa Pak ya ustaz Pak? Aduh jangan kata bapaknya. Pakai sarung kemana-mana ustaz mah gitu kan. Kadang, Kadang ada orang tua melihat anaknya menjadi ustaz janganlah kata dia. Nanti jadi dokter aja lah gitu kan. Ada yang seperti itu. Orang tua mengarahkan anaknya juga untuk meraih cita-citanya. Seorang yang sedang membangun rumah. Ada yang sedang membangun rumahnya di sini. Coba angkat tangan. Yang sedang membangun rumah. Ada, sudah punya rumah semuanya Alhamdulillah Tuh yang bangun rumah dia nyelengin gitu kan Ada yang nyelenginnya beli semen dulu Semennya kumpulin Punya duit beli pasir Dia tunggu tuh Kapan rumahku ini Jadi Gak punya duit Tukangnya diliburkan Nanti ada duit panggil lagi Itu manusia Kemudian seorang yang kuliah Banyak di Malang sholeng yang sedang kuliah dia mengharapkan bahwa suatu hari dia diwisuda. Bahagia dia dengan hari ketika dia diwisuda sebagai seorang seorang apa? sarjana. Walaupun sarjana sekarang kadang kala jualan bakso sarjana itu kan. Subhanallah. Ada orang cita-citanya seperti itu. Kemudian seorang pemudi dan pemuda yang sudah menentukan tanggal perkawinannya sudah ditentukan Anna mau kawin tanggal sekian. Sudah mulai persiapan tuh, yang nyewa gedung, yang bikin undangan, yang telpon sana cari ustaz siapa yang mau khutbah nikah, mau begitukan. Udah ribut dan dia nanti tuh, kalau dia punya tanggalan di rumahnya, dia akan coret satu persatu. Masya Allah, tinggal berapa hari lagi tadi? Hatinya penuh dengan debar. Karena hari yang berbahagia akan tiba. Dan seorang yang menanam padi. Antum melihat orang nanam padi di itu. Dia siramin, dia panggil orang, dipasang satu persatu. Kemudian dikasih pupuk, ditunggu kapan padi itu menguning dan siap dipanen. Akan datang suatu hari. Yang dia tersenyum Ya Allah Udah panen nih Dan dalam masa penantian itu Nunggu Semuanya menanti Semuanya gak ada yang bermalas-malasan Semuanya giat Karena hari itu benar-benar hari yang Dinanti-nanti sama dia Walaupun sebagian Ketika hari yang dinanti Tiba Ternyata yang ada tetesan air mata. Panen yang diharapkan berhasil. Gagal. Wisuda. Hari wisuda yang diharapkan. Ternyata tidak pernah terjadi. Karena dia di drop out dari kuliahnya. Kedengkala. Yang mau menikah. Pas hari pernikahannya. Ternyata pihak perempuan menggagalkan. Dan jadi kawin. Tapi ada yang akhirnya berhasil mendapatkan apa yang dia harapkan. Maashall muslimin wal muslimat rahimakumullah dan para pendengar radio dakwah Islam dimanapun anda berada, raja maah kita yang nunggu nunggu nih lupa sibuk menanti cita cita itu terjadi. Kita lupa, kita lengah, kita lalai. Bahwa ternyata juga ada hari yang menanti kita. Entah kapan itu terjadi. Kita sedang ditunggu juga. Antum semua nunggu dan antum juga ditunggu. Hari itu bakal terjadi. Bakal datang kepada kita. Hari itu adalah hari datangnya malaikat maut mencabut nyawa kita. Hari tatkala jantung kita berhenti berdetak. Kita enggak pernah mikir tuh kapan hari itu datang. Kita mengharapkan cita-cita, kesenangan dunia. Antum lihat Hari tatkala jantung kita berhenti berdetak. Tubuh kita akan menjadi kaku dan dingin. Dingin sedingin es. Jari-jari kita tidak dapat digerakkan lagi. Mulut, bibir, dan lidah. Yang biasa bisa berkata membungkam seribu bahasa bisu, Tapi subhanallah. Orang-orang di sekitar kita pada sibuk. Bingung mereka. Menangis. Dan mungkin keluarga kita akan membawa kita ke rumah sakit. Panggil ambulans, Telepon. Bawa ke rumah sakit. Kemudian kita ditaruh di atas dorongan itu. Dibawa ke ruang IGD. Subhanallah. Perawat memasang infusian. Ya. Kemudian dia kasih selang oksigen, dia pasang EKG, alat rekam jantung. Semua dipasang di tubuh kita. Kita enggak bisa apa-apa. Diam. Semua mata keluarga kita memandang ke monitor EKG itu. Itu monitor yang biasanya ada detak jantungnya dit-dit. Tapi monitor itu datar. Pertanda jantung kita udah enggak bergerak, enggak berdetak lagi. Dokter nyuruh perawatnya pasang apa? gel di dada kita. Kemudian dia ambil alat alat apa namanya? Apalah penghentak jantung gitu ya. Dia taruh itu. Clear kata dia pasang dihentakkan kita. Ternyata monitor itu tetap datar. Yang kedua kali tetap. Akhirnya dokter mengatakan sudah Harinya sudah tiba, gak bisa diselamatkan. Ketika itu, orang-orang pada menangis, pada bersedih. Tapi jamaah hari yang tidak pernah terlintas itu, ketika datang, dia gak izin dulu sama kita. Datangnya lornong begitu saja. Harta benda yang kita milikiin tidak sempat kita bawa, semuanya ditinggal. Tangisan perpisahan memecahkan keheningan. Jeritan perpisahan pun kesedihan juga mewarnai ruangan itu. Selamat tinggal hari itu. Selamat tinggal untuk selama-lamanya. Allah Jalla Jalalu berfirman wali kulli ummatin ajal tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu ada waktunya, ada harinya itu hari itu nanti kita mau antum tua muda akan ditunggu dengan hari itu Fa ja kalau datang masanya, waktunya, harinya lah yastakhiru nasaatan, walayastaktimu. Mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Mundur enggak bisa, maju enggak bisa. Sebagian ada orang tua yang kepingin mati. Dia kepingin ya Allah hidup ini sudah susah, kepingin dia mati itu datang, tapi enggak bisa dia datang kecuali ketika harinya sudah tiba. Sebagaimana kita yang enggak ingin mati mungkin. Tiba-tiba kematian itu datang menyapa kita. Allah berfirman. Walayyu akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Allah tidak bakalan memundurkan, menangguhkan seseorang. Kalau sudah datang waktunya. Ma'asyil musim ini. Kemanapun kita hendak pergi. Dia menanti kita. Di setiap sudut kota. Saya ingat. Dengan kisah. Di Mekah. Ada orang yang ngomong. Orang Pakistan. Dia tidak ingin mati di Pakistan. Dia ingin mati di Mekah. Selama hidupnya dia tidak pernah keluar kota. Tapi ternyata dia sudah ditunggu sama malaikat maut di Pakistan. Iya. Iya. Ketika memati dia sakit. Keluarga yang bingung bawa ke negerinya. Dan di situ hari dia tiba. Dia menanti. Di balik dinding-dinding tembok yang tebal. Benteng. Seorang jenderal, seorang raja. Yang dijaga oleh bodigat-bodigat. Oleh pasukan yang bersenjata lengkap. Teng-teng jagain dia nih. Agar dia gak mati. Tuh, udah nunggu di dalam sana dia. Dia akan menerobos barisan-barisan tentara itu. Untuk datang kepada kita. Kalau harinya sudah tiba. Para jamaah, gak ada yang ngeliat. Tahu-tahu lemas jatuh. Ketika saya dibaki, antumlah mungkin yang pernah melihat orang yang sehat tahu-tahu dia lemes. Saya pernah ke baki lagi mau berkunjung ke makam sana, ada orang pegang tiang, dia pegang air, dia mau minum jama, tahu-tahu jatuh tangannya dan dia jatuh, sampai air yang hendak diteguknya, kalau harinya sudah tiba nggak bisa tuh dia minum air itu. Bukan rezeki dia selesai. Dia. dia halus, dia lembut, dan dia sopan. Tapi kadang-kala dia juga kasar, beringas, dan menakutkan. Dia datang tanpa diundang, dan dia tidak mengucapkan salam kecuali untuk para nabi. Iya. Kalau ama kita nggak ada izin. sebagian orang katakan, uh, oh, malaikat maut minta izin nyambut nyawa kita nggak ada kepada utusan Allah. Nah, mereka datang dan Nabi Musa alaihissalam pernah kedatangan malaikat maut dan menolak Nabi Musa. Para nabi itu nggak bakalan mati sampai ditawarin kalau mau mati atau nggak. Udah tiba waktunya, mau diundurkan diundurkan. Nabi Musa nggak mau, bahkan dia marah. Malaikat Maut kembali kepada Allah Jalla Jalaluh dan dia mengatakan LAKAT ARSALTANI ILA ABDIN LA YURIDUL MAUT. Allah mengutusku ke seorang hamba yang dia tidak mau mati. Kata Allah kepada malaikatnya, kau turun lagi suruh taruh Musa tangannya di lembu jantan saur dan umurnya akan dipanjangkan sebanyak jumlah bulu yang ketutup dengan tangannya datang malaikat ditawarin Nabi Musa terus kata Nabi Musa iya setelah itu apa andai kata seribu tahun tu dipanjangin seribu tahun umur Nabi Musa Nabi Musa terus tanya setelah aku dipanjangkan umurku setelah itu apa kata malaikat maut sembil maut setelah itu mati kata dia nggak bisa mati ini nungguin kau Kata Nabi Musa, kalau setelah seribu tahun aku mati dan sekarang mati sekarang aja mati. Kata Nabi Musa, karena semuanya dinanti, nanti, bisa. Antum mau dipanjangin umurnya seribu tahun, tetap akhirnya itu mati. Tuhan hari nungguin kita terus. Para jamaah tidak ada yang luput darinya. Bahkan Jibril pun. Jibril, malaikat Allah Jalla Jalla bakal mati. Allah Jalla Jalla mengatakan Kullu nafsin zaiqatul ma'un. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Semuanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaum al-qiyamah. Setelah mati itu bakal disempurnakan pahala-pahala dan ganjaran kalian di hari kiamat nanti. Para jamaah, mati itu tidak kenal dengan orang baik. Antum karena baik, tidak mati. Karena kaya, tidak mati. Karena kuat, tidak mati. Tidak. Semuanya bakal mati. Dan setelah dia datang, hartamu yang berlimpah tidak dapat menolaknya. Tidak bisa. Antum punya uang satu triliun di berangkasnya. Antum mau kasihin ke malaikat mud. Anak, jangan dicabut. Tidak ada. Tidak bisa disogok itu mereka. Jabatanmu yang tinggi. Presiden umpamanya. Bakal mati juga. Tidak ngelihat kepada jabatan itu kematian. Dia memandang kepada semuanya. Sama rata. Bayi yang baru lahir pun. Baru lahir. Kalau catatannya cuma tiga hari di dunia. Mati setelah tiga hari cuma. Bapak ibunya masih hidup. Berapa banyak di antara kita yang anaknya udah mati, bapaknya tua renta nggak mati-mati. Hatinya selalu terasa terpotong-potong ketika anaknya satu persatu mati. Dan dia tidak kenal umur. Dan para jamaah yang paling harus direnungkan kita nih ingin menghayati kejadian yang kita lihat setiap hari. Tatkala kita mati. Tatkala keluarga kita mati, ayah kita mati, anak kita mati, coba kita lihat. Ketika itu kalau kita yang berada di posisi situ, subhanallah. Semua orang berubah, berubah. Pada tega-tega semuanya. Memang sebagian meneteskan air mata, menangis, sedih hatinya. Tapi mereka benar-benar berubah. Keluarga kita, anak kita, ayah kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka cepat-cepat mandiin kita. Cepat-cepat dimandiin. Kemudian perhiasan dicopot. Kalau seorang ibu punya kalung. Apa anaknya ngomong? Bu, kau tetap pakai kalung. Tidak. Dicopot kalungnya. Jam-jam mahal bakal dicopotin. Dilucutin dari semua tubuhnya. Subhanallah. Kemudian selesai itu, mereka membungkus kita, dibungkus tuh. Antum melihat kadang-kala -kadang ikan pindang tuh dibungkus. Lalu tidak sampai di situ, nggak cuma sampai di situ. Mereka cepat-cepat gotong kita. Mau dibawa kemana kita ini? Maka Rasul Salam menceritakan, menceritakan kalau orang itu nggak soleh. Mayat itu, kita yang di sana Akan menjerit berkata, Aina yadhabu nabiha. Mau dibawa ke mana ini? Kata dia. Antum bakal dibawa ke tempat yang sempit jemaah. Ke rumah yang beda dengan rumah kita yang besar. Dengan kamar kita yang indah, subhanallah. Dan rumah itu bukan di muka bumi, tapi di perutnya bumi. Keluarga kita tega. Bawa kita. Padahal rumah itu kita yang bangun. Sertifikatnya pakai nama kita. Mobil itu juga pakai nama kita. Tapi kenapa keluarga kita kok berubah? Dibawa ke kuburan. Diletakkan di sebuah rumah. Yang sempit sekali. Dua orang gak cukup. Antum lihat ketika dimasukin tuh Satu kali dua. Gak ada kursi di sana. Gak ada cendela. Gak ada pintu. Tidak ada tempat tidur. Hanya beralaskan tanah. Bantal kita juga tanah. Selimut kita juga tanah. Dan orang-orang benar-benar berubah. Bagaimana tuh yang nganterin kita ke kuburan. Gak mau ikut kita. Ada yang ikut ya, mah. Enggak, enggak. Enggak, enggak ada. Yaudah, pada ditarik semua dari kuburnya. Dikeluarin semua. Ini belum harinya belum nyampe ini. Kemudian orang-orang pada sibuk dengan cangkulnya menutupi tubuh kita dengan tanah jama. Anak kita itu ikut cangkul tuh. Bukan hanya dicangkul, kita diinjak-injak di sana, diinjak-injak supaya tidak ada lobang sedikit pun. Karena mereka tidak mau terganggu dengan aroma tubuh kita. Selesai ditutup. Setelah itu. Semuanya pergi. Tinggal kita sendirian. Gak ada anak yang cinta sama kita. Suami mungkin, ibu-ibu yang cinta. Bakal nungguin di kuburan. Gak bakalan. Nangis mungkin. Berapa lama nangis? Seminggu, dua minggu. Tiga minggu suaminya kawin lagi. Ya, ditinggalkan. Kita akan ditinggal sendirian. Ya sendirian. Tanpa teman. Tanpa kawan. Tanpa makanan. Gak ada. Yang mau ngasih makanan nih. Buat apa namanya? Nanti, Nanti makan siang, makan malam. mungkin Gak ada. Gak dikasih lubang angin untuk bernafas. Tidak ada. Tidak ada alat komunikasi sama sekali. Benar-benar terputuskan dari dunia ini. Semua. Gak pandang bulu siapa itu. Jama'ah sebenarnya nih banyak yang bisa kita bawa ke lubang kecil itu banyak. Kita bisa bawa mobil kita ke sana. Bisa. Kita bisa bawa rumah kita ke sana. Bisa. Kita bisa bawa AC, kita pasang di sana. Tapi sudah terlambat. Kalau kita mau bawanya itu ketika hari kematian kita sudah tiba. Ketika hiduplah antum yang ingin membawa rumah meluaskan kuburan antum dengan beramal. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yadba'ul mayit thalas. Yang ikut mayit itu tiga. hitung nih tiga. Yang ikut mayit ke kuburan nganter tuh. Faraja'a ithnan wa yabqa wahid. Yang dua pulang, yang satu tetap. Yang ikut itu apa? Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Yang ikut itu adalah keluarganya. Ikut ngantarkan. Tadi anaknya ikut nginjak-nginjak kita. Setelah itu, ya hartan. Dulu budak-budaknya ikut. Kendaraannya mungkin juga ikut ngantarkan. al iznan wa yabqawah. Yang dua pulang. Tidak bakal tetap di sana. Yang tersisa cuma satu. Rasulullah mengatakan. Raja ahluhu wa maluh. Yang pulang itu keluarga dan hartanya. Yang tinggal amaluhu. Amal perbuatannya. Para jamaah. Hadis ini Bukhari dan Muslim. Yang tinggal cuma amal. Jadi sebelum terlambat nih. Sebelum jantung kita berhenti berdetak, sebelum keluarga kita ribut dengan harta yang kita tinggalkan, saatnya kita mempersiapkan diri. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Kita ini umatnya Nabi Muhammad. Nabi itu Subhanallah sayang banget sama umatnya. Beliau mengatakan kepada ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu Kun fid dunya Ka'annaka gharib Au'abiru sabir Jadilah engkau di dunia ini Seperti orang asing Seperti perantaulah Au'abiru sabir Atau orang yang sedang numpang lewat Yang namanya perantau jamaah Seorang yang bekerja umpamanya. Kerja di Saudi. Merantau ke Saudi Arabia. Dia akan ngumpulin hartanya. Kerja. Dapat gaji bulanan. Dia kirim kemana? Indonesia. Karena dia tahu aku cuma sementara di sini. Dapat harta lagi kirim Indonesia. Eh bangunin rumah di sana ya. Terus dikirim. Orang yang seperti ini pulang udah punya rumah, udah punya rumah dia. Karena apa? Karena dia mikirkan dia di sana cuma merantau. Tapi ada perantau perantau yang nggak tahu diri, seneng seneng dia hidupnya di sana, beli makanan yang enak enak, beli mobil macam macam. Di mana di Saudi? Ketika pulang ke Indonesia, rumah nggak ada, kerjaan nggak punya. Seperti itulah. Orang yang tidak memikirkan negeri tempat dia. Kita ini di dunia ini zaman. Subhanallah. Bukan tempat tinggal kita. Seorang syekh Yang pernah keliling dunia. Dia cerita. Saya sempat ketemu di kantor. Dosen. Dia cerita. Anak ini sudah kemana mak? Indonesia mana sudah anak kunjungi? Kemudian. Ana tanya sama dia, Syekh. Dapat faedah apa antum keliling dunia ni? Dia mengatakan, "Ana dapat banyak faedah. Di antaranya yang pertama, ana tahu bahawa dunia ini, bumi ini bukan tempat tinggal kita. Bagaimanapun orang itu bekerja, enggak bakal puas di muka bumi. Ini, merantau semuanya. Dan dia tidak akan pernah rida dengan apa yang dia dapatkan." Ya betul kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawu tiawadin minmal. Kalau dia diberi satu lembah harta, dia kepingin dua, kepingin tiga. Punya rumah satu, kepingin dua. Punya dua, kepingin tiga. Terus. Yang bakal bikin dia puas itu tadi kuburan aja. Kemudian Syaitan kamu, anak tahu kenapa orang itu tidak bakal puas hidup di muka bumi ini karena asal kita nih dari surga. Ketika Allah menciptakan Adam alaihi salam, Allah letakkan di mana? Di surga. Dan kita baru bakal puas kalau balik ke surga sono. Maka bagaimana sekarang Rasul mengatakan kun fid dunya ka annaka ghari. Jadilah kau di dunia ini seperti orang perantau. Orang asing yang sedang merantau, enggak bakal bawa banyak-banyak dia. Yang penting bagaimana dia bisa sampai. Tapi perlu diingat dia perlu memikirkan masa depan dia. Aku kepingin punya rumah. Begitu pula orang yang mau mati ni. Dia pikirin, aku harus punya rumah. Oh abi Atau orang yang numpang lewat tadi. Kemudian ibnu Omar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ida am syaita falatantatilis sabah. Kalau kau masuk waktu sore, jangan nunggu waktu pagi untuk beramal. Jangan. Karena ada di antara kita yang mengatakan, anak mau taubat nantilah kalau sudah umur 70 tahun. Memang jemaah masjid-masjid nih, kalau antung ke masjid-masjid di kampung, isinya rata-rata yang sudah putih-putih jenggotnya. Udah bau kuburan, katanya, katanya. udah bau tanah. Katanya. Memang banyak seperti itu. Yang muda-muda ya tempatnya beda. Malah diingat. Mati itu gak kenal tua, gak kenal muda. Maka kalau kau sore, jangan nunggu pagi. Udah amalin. Karena tidak tahu bakalan kita menghirup udara pagi itu tidak. Kita tidak pernah tahu hal itu akan terjadi. Karena banyak di antara kita yang dibangunin sama anaknya. Pak, pak, pak bangun pak. Bangun pak, pak bangun pak. Ternyata dia sudah pergi. Wa ida asbah tafala tantadhiril masa. Kalau kau pagi ini. Sudah, bisa kajian pagi, berangkat pagi Bisa beramal, punya duit, mau sedekah Jangan nunggu sore nanti Nantilah, anak sedekah Sudah, antum sekarang bisa sedekah-sedekah Jangan nunggu waktu seri datang Kemudian, Ibnu Omar mengatakan Wa khut min sehatika lima radhika Ambillah Dari waktu sehatmu ini Untuk masa sakitmu Allah jemaah, Allah jalla jalalutu karim Imam Umar mengatakan ambillah di waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Kenapa? Kalau sakit kita nggak bisa puasa, gak bisa puasa sunnah karena sakit. Sholat ke masjid nggak bisa. Karena lagi sakit. Tapi kalau ketika sehat kita sholat ke masjid, ketika sehat kita puasa sunnah. Tatkala kita sakit, pahala itu terus mengalir terus. Enggak perlu antum bingung ya Allah, anak enggak bisa puasa sunnah. pahala udah ngalir. Yuktabu li ibni Adam. Ma kana ya'malu sahihan muqiman idza kana maridhan atau musafiran, au kama qala Rasul sallallahu alaihi akan ditulis amalan manusia nih. anaknya Adam ini. Seperti amalan dia ketika berada di negerinya dan sehat akan ditulis ketika dia sakit dan musafir Amalannya tetap seperti amalan Kalau dia sehat Dan kalau dia di negeri, negerinya Orang yang musafir namanya musafir Capek, sholatnya gak bisa ke masjid Dijamak kala Dikosor, tapi pahala itu Tetap Allah berikan Kepada dia Maka katib Nur Umar Sekarang waktu sehat amalkan Karena banyak orang kalau sakit Sudah di tempat tidur dia mikir ya Allah, kepingin umrah. Aku ya Allah, nggak bisa udah. Tapi ketika dia biasa umrah Ramadan umpamanya, pas di satu Ramadan dia sakit, Allah akan tulis. Dia biasa berangkat, dia biasa beribadah ketika sehat. Kemudian wamin haya tika limautik dan dari hidupmu untuk kematianmu. Para jamaah. Maka antum harus beli tas yang besar. Antum harus beli tas yang besar. Orang kalau musafir tuh ada yang tasnya kecil. Ada yang gede banget. Kita kadang-kadang mikir buat apa gede-gede. Di sana tuh bisa beli. Umpamanya umroh. Antum kalau tas kecil kan berpikir ya nanti di Mekah. Anda bisa beli baju, bisa beli apa. Di sana gampang lah. Yang, yang jadi masalah nih. Kalau kita enggak bawa sekarang. Di kuburan kita enggak bakal bisa beli. Maka kita harus punya tas yang besar. Masukin semua. Apa yang bisa dimasukin? Antum mau air, mau selimut, mau apa masukin. Dan seorang musafir. Yang bepergian, yang pinter. Itu biasanya bikin catatan dia. Dia tulis. Antum bikin catatan. Apa yang mau auntum bawa ke kuburan gelap? Mau punya rumah yang besar? Ya. Bangun masjid. Bantu masjid. Sholat. 12 rokaat. Manshallah ifna asyara rokaah. Fi yawmin walaylah. Lillah. Barang siapa yang sholat? 12 rokaat. Siang dan malam hari. Untuk Allah tatau'an min ghairi faridah. Salatnya salat sunnah bukan faridah. Banallahu lahu baytan fil jannah. Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Itu kita mudah-mudahan bisa lihat. Kuburan kita jadi luas. Bekal sudah kita bawa. Dan ingat jamaah. Kita kalau mau rekreasi seminggu. Kita bawa mobil pick up. Insya Allah penuh tuh mobilnya. Dan kita akan menuju ke satu tempat. Yang satu hari sama dengan seribu tahun. Satu hari. Sama dengan seribu tahun. Kita hidup di dunia cuma 70 tahun. Dibanding dengan kehidupan setelah kematian nanti. Satu hari sama dengan seribu tahun. Wa inna yauman inda rabbika. Mimma satu hari di sisi Allah sama dengan seribu tahun orang-orang miskin itu masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya hitungannya setengah hari dari jam 6 sampai jam 6 setengah hari 12 jam setengah hari tapi di akhirat 500 tahun Nunggu tuh orang kaya. Karena banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Dan ingat jalannya sulat susah yang akan kita tempuh. Ini menuntut kita benar-benar harus mempersiapkan apa saja. Kita butuh cahaya, kita butuh lampu nih. Kepingin terang. Maka kita harus persiapkan sekarang. Apa aja yang bisa membuat kita melihat jalan itu terang beneran. Banyak. Makanya kita ngaji. Kita belajar. Banyak di antara kita semua. Jangan. Banyak di antara kita. Yang tidak pernah mencatat apa yang akan dia bawa. Tadi saya katakan. Mencatat untuk cita-citanya di dunia. Dia kepingin nih anaknya. Gimana anakku nih? Jadi dokter. Kerja bapaknya. Siang malam membanting tulang. Tapi pernahkah orang tua mengatakan, "Nak, aku kepingin satu. Kau masuk surga, Nak. Pingin bapak ini kumpul sama kau. Enggak apa-apa kau susah di dunia, yang penting nak kita kumpul di akhirat." Para jamaah, persiapan itu harus benar-benar matang. Harus benar-benar dari sekarang. Dan kalau kita nunda-nunda, dan taswif min junud iblis yang namanya menunda-nunda nanti nanti itu adalah dari tentaranya iblis ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah Allah jalla jalaluhu berfirman di dalam surat al-munafiqun ayat 8 sampai 11 ya ayyuhalladzina amanu La tulhikum amwalukum, walau awladukum an zikri Wahai orang-orang yang beriman, masya Allah. Saya lihat sebagian jamaah sudah mulai ngantuk. Alhamdulillah. Iyalah, mungkin khusyuk. Ada orang-orang yang khusyuk jamaah memang. Kalau dengarkan ceramah set, anak kalau nggak tidur itu nggak masuk set. Tapi anak kalau sudah merem saat uh mantep itu. Keluar kajian, semangat dia seger gitu. Ya karena udah tidur di sininya <tuh> Maka ingat, ya enggak apa-apa lah, wajar lah. Capek, ada yang dari jauh saat kan gitu kan. Memang seharusnya disediakan kopi gitu kan ya. Supaya tangar gitu. Jemaah ingat nih. antum abis ketawa-ketawa, abis ingat mati ketawa-ketawa. Ustaz kata dia. Allah berfirman di surat Al-Munafikun, ayat 8-11. Ya ayuhalaladina amanu la tulhikum amwalukum walaukum an rikril lah wahai orang-orang yang beriman ingat yang dipanggil hanya yang beriman yang tidak beriman silahkan sibuk dengan pekerjaannya ibnu Mas'ud mengatakan kalau kau mendengar Ya ayuhalaladina amanu faarriha semak ah, pasang tu kupingmu tu kalau kau, kau dengar itu karena pasti ada kebaikan di situ yang akan Allah perintahkan atau ada keburukan yang Allah ingin mewanti-wanti dirimu dari melakukannya. Allah mengatakan ya ayuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum 'an Jangan sampai harta kalian itu membuat kalian lengah. Ada jemaah Orang-orang subhanallah ya, yang dari pagi sampai malam kerjanya cari dunia. Boleh enggak? Boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai lupa sama zikrullah. Zikrullah itu bukan cuma mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada orang di toko masya Allah kerjanya jaga toko. Dan dia ingat tuh kata Ustaz suruh zikrullah. Zikir dia. Terus ketika ada orang beli. Masya Allah. E, beli apa bang? Mau beli. Ya kue lah. Atau beli barang. Dia ngomong harganya berapa? 10 ribu. Di mana kalau 7 ribu? Lah modalnya saja belum segitu. Modalnya belum segitu kata dia. Ya udah bang. Tidak jadi. Keluar dia. Dipanggil. eh Ambil sudah dia tadi ngomong modalnya gak, gak 7 ribu. Tapi dia jual tuh 7 ribu. Dari tadi zikrullah. Zikrullah itu ya ingat sama Allah. nih haram, nih halal. Jangan dilakukan. Bukan cuma sekedar zikrullah dengan lisan. Tapi amalannya tidak sesuai dengan bibirnya yang selalu mengatakan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, jangan sampai harta kita membuat kita lengah membuat kita lalai kita siap jemaah kerja di sebuah perusahaan ada yang kerja di perusahaan ada yang ngantor antum berangkat siapa yang kerja? cobalah anak minta tolong nah, angkat tangan yang kerja di sebuah perusahaan yang ngantor Masya Allah antum ngantor jam berapa berangkat? pulang jam berapa? Terus nyambung lagi. Enggak, jam 2, jam 7 jam 2. Itu untuk dunia kan? Untuk cari dunia. Ada yang berangkat jam 7, pulang jam 4. Untuk apa? Untuk dunianya. Tapi untuk akhiratnya enggak pernah dia berbuat 12 jam gitu untuk Allah. Enggak, cukuplah. Sudah sholat, cukup. Itu buat akhiratnya dia tempat dia yang bakal selama selama-lamanya selama diisan. Maka tolong Jangan sampai kita selalu memikirkan dunia. Allah Jalla Jalalu. Melalui Nabi Muhammad SAW. Sudah ngajarin kita ini. Supaya zikrullah. Setiap saat. Ketika Antum mau tidur. Mau tidur. Habis sibuk dengan kerjaan dunia. Baca apa Antum? Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim amut wa ayah Nih, kita disuruh ingat mati Mau tidur Bukan ingat fulan utang belum bayar Dia seperti itu Terus itu tuku besok mau belanja ini Mau belanja itu Ini mau tidur Disuruh ingat mati amut Ya Allah aku bakal mati ya Allah Aku tidak tahu nih bakal bangun lagi besok Atau tidak Yang besok serahkan kepada Allah Wa ahyat kalau hidup pun dengan namamu. Okey ini, mau tidur. Bangun tidur. Antum baca apa kalau bangun tidur? Baca apa? Alhamdulillah. Masya Allah ini. Ini jamaah. Kita tiap hari bangun tidur. Tapi zikrullahnya kurang. Bangun tidur yang dipegang hapinya. Allahu akbar. Jawab SMS. Lihat aja itu. Bangun tidur. Alhamdulillah. Alladhi ahyana. Ba'dama amatana. Lihat. Alhamdulillah yang hidupkan aku lagi nih. Setelah. Ba'dama amatana. Setelah dia mematikan kita. Karena tidur itu seperti mati jamaah. Wa ilaihin nusyur. Kita disuruh ingat lagi. Bakal kembali kepada Allah. Jalla jalaluh kita. Maka itu yang namanya zikrullah terus ingat. Dan Rasul menyuruh kita mengingat kematian. Rasul menyuruh kita untuk ziarah kubur, untuk ingat mati. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Anak-anak kalian, anak-anak kalian Jangan membuat kalian juga lengah, lalai dengan zikrullah. Berapa banyak orang tua yang kerja demi anaknya. Terus sampai sholatnya ditinggalkan. Itu modal sholat itu. Subhanallah. jemaah. Kita kasihan. Ada orang-orang yang hidupnya susah. Antum kalau lihat dia benar-benar merana hati antum. Sudah cacat kadang kalah. Kerja keras. Tidak sholat. Di dunia merana susah, di akhirat di mana tempatnya? Di neraka orang-orang yang tidak pernah sholat. Kecuali kalau Allah mengampuni dia. Maka ingat jangan sampai harta anak-anak kita. Berapa banyak orang-orang yang karena anaknya jadi tidak benar. Gara-gara anak. Wa may yaf'al dhalika fa dan barang siapa yang melakukan itu yang dia terlalaikan dengan zikrullah yang kerjaan dia halal buat dia al halal itu yang di tangan ana halal kalau masih di tangan sohib ana masih belum halal tapi kalau udah pindah tangan ini halal kita naudzubillah Orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang merugi. Kemudian Allah mengatakan, Wa anfiqum imma rozaknukum dan infakkanlah apa yang kami berikan kepada kalian. Subhanallah. Saya kenyazin minum lagi. Bismillah. Alhamdulillah Allah mengatakan wa anfiqū mimmā razaqnākum min qabli ay min qabli an yātiya aḥadakum al-mawt infaqkanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian antum ketika berinfak nih duit siapa yang dipakai duit siapa yang antum pakai itu duit Allah tuh antum enggak punya apa-apa Maka di ayat-ayat rezeki Allah mengatakan mimma rozakna mimma rozaknahum. Karena memang Allah yang ngasih rezeki. Sebenarnya ketika kita ngeluarin duit ni bukan duit kita, hanya dari Allah. Pakai duitnya Allah antum sedekah. Antum berikan kepada Allah dan Allah janji akan menggantikan buat kita. Maka Allah katakan wah anfikum mimma rozakna Makanya orang yang mengeluarkan rizki untuk sedekah sebenarnya tuh duitnya Allah yang dia keluarkan antum kalau dititipin orang duit satu laci nih duit satu laci buat inti nih kalau ada orang yang datang minta kasih antum enak gak ngasihnya eh, enak orang bukan duit anak kasih bukan duitnya dia tapi kalau duitnya dia sendiri, masya Allah. Kalau ada kotak amal tuh lewat, masya Allah. Dompetnya itu mesti ketinggalan. Duh, nggak bawa dompet kata dia. Ada orang-orang gitu. kadang kadang memang udah disiapin. Ketika turun dari mobil apa, dikeluarkan dompetnya, cari duit kecil. Yang gede nggak boleh masuk sana. Itu manusia. Tapi kalau kita lihat. Yang kita keluarkan ini milik Allah. Min Ma Rozaq nakum Min Kabilaiya tiada aku Sebelum datang mati, bakal datang harinya itu bakal tiba. Dan demi Allah, rumah yang kau bangun akan kau tinggalkan pasti, jemaah. Duit yang masih tersisa di berangkas besi satu miliar. Dalam hidup Antum, Antum sedekah 100 juta. Dan Antum punya di berangkas besi 5 miliar. Yang bakal Antum bawa cuma yang 100 juta. Tuh. Yang sisanya enggak bakal, Karena bukan milik Antum. Yang jadi milik kita nih yang sudah kita sedekahkan. Maka ketika Antum mengeluarkan duit. Pada hakikatnya Antum nabung. Kita ini nabung. Alhamdulillah punya duit 5 juta. Anda mau nabung berapa ya? Ya, 20 ribu. Ini orang ente mau nabung kok cuma 20 ribu? Tadi? Orang kalau mau nabung, dia berpikir, anak mau nabung 4, 4 juta lah. Betul jamaah. Ini gak ada kotak amal lewat. Hah? Masya Allah. Padahal jamaahnya kepingin dia sedekah buat masjid. Gimana? Oh, udah-udah ada. Ada yang berhenti jemaah. Jadi nanti bisa ngantri gitu kan di kotak yang berhenti itu keluarin tuh duitnya anak mau nabung ketika antum keluarkan di situ, itu tercatat di tabungan antum bukan tercatat di masjid sini enggak tercatat di tabungan kita masing-masing terpisahkan sesuai dengan amalnya sebelum datang mati orang ini kalau mau mati biasanya baru dia ngomong oh, oh, itu apa namanya mobil kasih ke masjid itu kata dia oh, sudah mau imut ini. sudah tinggal maka yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya sedekah yang paling baik tuh anta tatsaddaq wa anta sahihun shahihun ta'malul hayata wa takhsha alfaqra ta'malul ghina wa takhsha alfaqra atau كما قال الرسول صلى الله gitu Ustaz Nah sedekah yang paling baik tuh ketika kau sehat dan kikir hati ini manusia ini semua dilahirkan punya kekikiran punya pelit itu ada dan ada yang lahir langsung pelit ada enggak? enggak semuanya fitrah, tapi ada bawaan sifat itu ada yang bawaan jam. antum lihat anak-anak kecil tuh. ada yang dari kecil kalau dia punya kue dia bagi-bagi gitu kan ada yang simpen sama dia bantu melihat itu memang ada orang-orang yang memang kikir bahkan keluarganya fulan hah, keluarganya fulan ada kikir semuanya itu ada karena memang terbiasa dalam kehidupannya seperti itu tapi kita semua terlahir dengan rasa kikir oleh karena itu Allah berfirman ketika bercerita tentang sahabat-sahabat ansar yang mereka sedekahnya lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Apa kata Allah? Wa man yuqashuha nafsihi fa muflihun. Dan barang siapa yang dijaga oleh Allah tentunya dari kekikiran jiwanya, maka dia orang yang muflih. Dan ingat ayat ini nih perintah untuk sedekah sebelum mati nih bukan hanya buat orang kaya jemaah. Jangan berfikir antum bahwasanya sedekah itu orang kaya lah. Anak kan masih belum saat kejadian itu. Anak kalau nanti punya fulus, insyaallah, Allah nggak lah, apa-apa. Kalau antum punya fulus banyak, sedekah yang banyak. Punya fulus sedikit, sedikit. Antum lihat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi orang kaya orang miskin. Kaya apa miskin? Kaya miskin. Iya, kalau dilihat dari sisi harta nggak punya beliau, nggak punya betapa sering Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ke rumah istrinya, kalau pagi hari ini ke rumah istrinya Al indakum syaih ada yang bisa dimakan kata istrinya, tidak ada tidak ada apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Izan anasoin kalau gitu hari ini aku puasa rumah Nabi sering tidak ada makan, tapi kalau pas punya rezeki kita ini biasanya, kalau dari miskin terus dapat rezeki pelitnya masya Allah, jiwa ya anak ini capek-capek ngumpulin harta nih. Nabi ketika dapat tuh langsung keluar, nggak perlu nunggu kaya. Pernah suatu hari datang ke Rasulullah SAW orang yang dia datang ya Rasulullah ini majhud, kata dia Rasul aku ini susah, lapar dia. Akhirnya Rasulullah SAW kirim orang untuk tanya ke istrinya. Apa ada makanan di rumahnya? Dikirim nih pembantunya. Berangkat ke rumahnya Fulana. Pindah ke rumahnya Fulana. Pindah ke rumahnya Ful. Semua jawaban istri Nabi itu. Ma'indana shay illal ma' Kita gak punya apa-apa kecuali air. Itu rumah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi menawarkan kepada sahabatnya, menyubayi fuhara. Siapa yang mau ketamuan sama? Fulan nih kata dia. Sahabat Ansor mengatakan, ana ya Rasulullah. Aku. Masya Allah. Dibawa. Habis salat isya, bawa ke rumahnya. Tanya sama istrinya, kau punya apa? Gak punya apa-apa. Ada tuh makanan buat anak-anak kata dia. Ya udah kata dia. Intinya bikin anak-anak tidur tuh. Anak-anak kecil biasanya kan. Kalau diajak main ini itu terus tidur lupa sama makan. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat ini. Kalau nanti kalau sudah tamunya datang kau kasih makanan itu. Kau pura-pura betulin lampunya. Terus kau matiin terlalu. Subhanallah. Akhirnya selesai pura-pura makan. Pura-pura makan. Jama. Nggak punya apa-apa. Tapi untuk sedekah dia berikan Karena dia mengharap pahala itu bukan dari tamunya, dari Ar-Razzaqul Kauatin Matin, dari sang pencipta yang tahu dan kejadian itu tidak ada yang tahu. Tamunya nggak tahu, kecuali suami istri ini dan Allah yang di atas langit sana. Keesokan paginya sahabat ini berangkat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Maksudnya tamunya udah dikasih makan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ajiballahu min suniikum. Allah takjub dengan perbuatan kalian. Kita kadang kala punya banyak, sedikit yang kita keluarkan. Nih sahabat enggak punya apa-apa, dia keluarkan semuanya tuh. Ya udah bismillah. Nanti bakal diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Makan sebelum datang tuh yang namanya kematian, cepat dikeluarin ingat ketika kita ngeluarin, sebenarnya kita sedang nyelengin, jamah. semua ini nyelengin terus, itu yang bakal kita bawa ketika jantung kita berhenti nantinya fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qari faasad daqawakum minasolihin ya Allah, andai kata kau tangguhkan aku, sesaat aja, sesaat kepingin ngomong nih ini buat masjid, ini buat Musallah, ini buat anak yatim. Fa'asaddaq, aku ingin bersedekah ini. Sebentar aja, Karena jaraknya, orang bersedekah itu tinggal ngomong. Tinggal ngomong. Dalam 10 detik bisa ngomong, Ni mobil buat masjid selesai. Orang ini mau ngomong itu sudah ngada, tidak bisa. Maka dia mengharap. Laula la akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaq wa akum minasadihi. Dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian Allah mengatakan "Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha." Dan Allah tidak bakal menangguhkan satu jiwa pun ketika datang waktunya. Bisa jadi nih kita keluar dari masjid ini ada yang enggak bangun di sini. Betul jemaah. Enggak bangun ketiduran apa enggak bangun mati. Bisa jadi dua-duanya ada yang sampai selesai kajian dibangun sudah selesai kajian ada yang tidak bangun, -bangun? Ada. Allah kalau sudah menentukan selesai Yazid Ar-Rukashi Awir Rukashi pernah masuk kepada Omar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah kemudian Masya Allah ya, khalifah ini berkata kepada Yazid Izzini Kasih aku nasihat. Kata dia. Kasih aku maw'idhah petua. Apa katanya? Lasta awwala khalifatin tamutu ya amiral Mukminin. Kau bukan khalifah pertama yang bakal mati. Kau bukan khalifah pertama yang bakal mati. Mati tidak mengenal orang kaya, orang miskin, tua. Andai kata mati itu sayang jamaah. Tidak hadir kepada seseorang pasti Nabi kita orang yang tidak berhak mati. Tapi semuanya mati. Bahkan Allah Jalla Jalaluh mengatakan Enna kamaitun wa innahum ma'itu Muhammad kau bakal mati Muhammad dan semuanya bakal mati. Langsung Nabi Muhammad ni. Difonis sama Allah inai mayit, mayit ke dan semuanya bakal mati. Dan Yazid mengatakan kepada Khalifah ni, kau bukan awal Khalifah yang bakal mati. Supaya ingat nih kedudukanmu, jabatanmu, enggak bakal membuatmu tambah. Ya, bisa hidup selama-lam, -selama. enggak bakalan. Kalau Yazid ni, katanya Umar bin Abdul Aziz tambahin nasihatnya kata dia lam yabqa ahadun min min ladun adam ila balaghatun nawbatun ilayka illa waqad dhaqa tidak ada seorang pun dari nenek moyangmu dari mulai adam sampai kemudian giliran itu akan datang kepadamu kecuali mereka semua telah merasakan kematian kemudian umar mengatakan zidni tambahin lagi aku Nah, Minta ditambahin lagi. Apa katanya? Laisa bainal jannati wan nar manzilun wallah. Enggak ada tempat tinggal di antara surga dan neraka. Enggak ada. Allah mengatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu akan berada di kenikmatan di surga Allah Jalla Jalla Allah. Dan orang-orang jahat itu akan berada di neraka. Jahil. Wa anta absir bibirri kau fujuri. Kau ambil melihat mana? Lihat amalanmu. Mana yang baik dan mana yang buruk. Agar orang siap-siap. Itung-itung -siap, nih amalan kita. Kita kalau berbuat baik sekali biasanya. Zaman, sekali nih. Itu diingatnya sampai mati. Aku ini pernah bangun tuh. Bantuin masjid tuh. Tahun depan ngomong aku pernah bangun masjid itu terus dia ingat gitu. Tapi dengan dosa-dosanya dia lupa. Maka seseorang itu harus lihat tuh kebaikan kita, insya Allah selamat dijaga, dan keburukan kita nih yang perlu kita perbaiki. Kemudian fabaka Omar hatta sakota an sariri. Omar bin Abdul Aziz nangis. sampai dia terjatuh dari singgah sana. Dari tempat tidurnya sana. Pernah Umar bin Abdul Aziz nih nganter jenazah. Ngantar jenazah berangkat ke kuburan. Terus ketika di kuburan tuh dia lihat orang kepanasan. Kita kalau kepanasan gimana? mesti cari naungan. Kepanasan kan. Apalagi yang pakai krim pemutih gituan. Lah. Hati-hati boleh ibu-ibu nih. Ibu-ibu kan biasanya ada krim kan, ya? krim apa? Krim pagi, krim duha, krim sore, krim malam ya. <laughs> ada, ada nih laki-laki memang yang suka menjaga orang ini nggak apa itu, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai seperti perempuan lah, jangan sampai itu yang berdandan seperti biasanya para wanita. Umar bin Abdul melihat orang-orang ini ketika mau memakamkan jenazah, mereka pada lari. Karena takut kepanasan. Dan kita merasakan hal itu. Maka dia mendendangkan sebuah syair. Setelah dia mengucapkan salawat untuk Rasul Rasulullah SAW. Dia mengatakan. Man kana hina tusibu syamsu jabhatahu. Awil gubaru yakhafu syayna was sya'tha. وَيَأْلَفُ الظِّلَّ كَيْتَبْقَى بَشَاشَتُهُ فَسَوْفَ يَسْكُنُ يَوْمًا رَاغِمًا جَدَثًا فِي قَعْرٍ مُظْلِمَةٍ غَبْرَاءَ مُوحِشَةٍ يُطِيلُ فِي قَعْرِهَا تَحْتَ الثَّرَى لَبَثًا تَجَهَّزِ بِجِهَازٍ تَبْلُغِينَ بِهِ Ya nafsu qablar rada. Lam tukhlaki abatha. Kata Umar bin Abdul Aziz. Wahai ini orang-orang yang takut dari matahari. Takut keningnya terkena terik mentari. Atau takut kena debu. Kadang-kadang namanya orang ngubur itu debunya. Oh, Ada orang yang pada kabur itu takut kena matahari, takut kena debu takut wajahnya berdebu jenggotnya berdebu kelihatan mungkin kusam. kusah dan dia senang dengan yang namanya naungan-naungan, supaya wajahnya tetap ganteng nih, supaya wajahnya tetap putih bersih, ingat akan datang suatu hari yang dia akan terbujurkan menjadi bangkai akan datang. Fiqarimun filimatin di dalam lobang yang gelap gulita. Kita nggak kepingin kena debu nih. Tahu-tahu orang-orang bakal meletakkan kita di dalam tanah, bukan cuma debu. Sendirian. Dan di dalamnya akan lama tinggal di situ. Rasul saw jamaah beliau hidup di dunia berapa tahun? Enam puluh. 60 berapa? Mana yang ngomong 63? Angkat tangan, angkat tangan. 63? Betul. 63 tahun? Enggak. Ustadz ini neko-neko aja ini. Kita nih baca kitab 63 ustadz kita. Enggak, bukan 63. Salah kitabnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu 61 ya ma? Masehi Kita ini ngomong 63 hitungannya Masehi Padahal Nabi 63 itu Komariyah Hijriyah Beda Setiap 30 tahun beda Satu tahun Karena ada orang tua ngomong Bapak umurnya berapa? Alhamdulillah kayak Nabi ini 63 sudah 63 hitungannya dia Masehi Ingat nih, jadi kalau Antun ngomong 63 benar, tapi komaria hitungannya pakai hijriyah tuh, pakai bulan. Jadi kalau pakai masehi hitungannya umur Nabi berapa? 61 kira-kira, karena setiap 30 tahun gitu sabtu kan. Setiap 30 tahun nih perbedaan hijriyah sama perbedaan komaria sama samsiyah. Masehi hitungannya pakai matahari, hijriyah hitungannya pakai bulan. Jadi ada perbedaan di setiap 30 tahun kira-kira. Satu -kira, tahun. Kira-kira seperti itu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, Kau bakal lama. Kau di dunia cuma 63 tahun. 70 tahun. Di dalam kuburan bakal lama. Rasulullah SAW di muka bumi ini. Hanya 63 tahun komariya. Dan beliau di perutnya bumi. Sudah berapa tahun. 1.400 lebih. Jangan. Dan untuk bisa bayang. Tejahazi, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan ini kepada jiwa yang takut dengan debu, yang takut kelihatan jelek. Ya Ada orang-orang, ya Allah, anak udah keriput. Eh, ini jangan keriput sama keriput itu, itu bakal bolong nanti. Iya, bakal hilang dagingnya semuanya. Tejahazi bijihazin tablurin, persiapanlah. Yang dengan persiapan itu kau sampai ke surga Allah Jalla Jalaluh. Sesungguhnya engkau tidak diciptakan wahai jiwa sia-sia. Kita tidak diciptakan sia-sia, jemaah. Para jemaah, andai kata kita ini kalau mati selesai. Kalau mati alhamdulillah selesai semua urusan. Enak. Orang yang punya utang banyak dia akan berpikir apa? Sudahlah, ana mau ngutang yang banyak habis gitu mati. Selesai urusan. Enggak seperti itu. Ada orang-orang yang pikirannya pendek ketika dia punya permasalahan loncat dari jembatan pikirnya dia mati selesai enggak itu bakal datang mungkar nakir tuh di sana tuh bakal ada siksa kubur di sana walau anna idza mitna turigna lakana almautu rahat kulli hayy andai kata kita nih kalau mati dibiarkan seperti bangkai sapi selesai pasti kematian itu adalah tempat istirahat untuk semua orang orang yang sakit-sakitan kepingin. wis mati ai karena dia berpikir mati selesai sakitnya hilang pikirnya dia seperti ini. padahal walakinna idzamitna buithna wa nusalu ba'dahu an kullisyi kita bakal ditanyain setelah mati semuanya Pertanyaan-pertanyaan itu ditanyakan kepada kita. Omar bin Abdul Aziz pernah memberikan nasihat. Dan mungkin dengan ini saya tutup kajian ini. Tapi nasihatnya panjang nih jemaah Sampai jam berapa nih Ustaz? Hah? Ustaz itu udah ngantuk-ngantuk. Jumlahnya Ustaz. Berarti itu lah. Khusyuk ke nasihat ya Allah bismillah. Jangan lupa baca bismikallahumma. Amut, Tuhan. Kalau tiduran tuh. Baca doa nih. Umar bin Abdul Aziz dilaporkan oleh Abu Nuaim bahawa Umar bin Abdul Aziz suatu hari ini mengantarkan jenazah. Dulu jamaah, dulu itu kalau menguburkan jenazah di masa Rasul S.A.W dan sahabatnya biasanya nguburnya itu, gali kuburannya itu setelah sampai kuburan. Jadi jenazah ditaruh mereka pada gali kuburan gituan. Karena mereka ketika itu sibuk dengan Mempersiapkan jenazahnya ini, maka biasanya Rasulullah SAW ngasih nasihat kepada sahabatnya sambil nunggu penggalian kuburannya itu. Sekarang kan nggak udah, alhamdulillah datang langsung, langsung digabur. Cuma itu masalah, tolong nih ustadz-ustadz nih tugasnya memang ya orang-orang yang gali kuburan itu pada gurau di kuburan itu. Wah, ente nanti yang anak kubur di sini gitu kan? Wah, gali kalian itu ketawa-ketawa kan yang kalau sama gali kuburan tuh, karena memang kebanyakan diantara mereka tuh gali kuburan karena duit, karena kerja memang dia, sehingga dia nggak ada urusan, mau dia mau mati mau apa yang penting anak gali kuburan orang dapat duit selesai gitukan, maka kita harus ngasih nasihat kuburan itu tempat yang mungkin kalau istilah orang Indonesia nih tempat yang yang sakral lah, kuburan itu tempat ingat mati. Maka tolong jangan di situ dibuat ya ketawa-ketawa, banyolan, macam-macam di kuburan. Omar bin Abdul Aziz pernah mengantarkan jenazah salah seorang keluarganya. Kemudian dia berangkat kepada sahabat-sahabatnya yang lagi nunggu penggalian. Selesai. Maka dikasih nasihat oleh Omar bin Abdul Aziz tentang dunia. Dia mengatakan, Iza marortabihim fanadihim in kuntamunadiyan. Kalau kau lewat kuburan tuh, kalau kau mau panggil panggil tuh mereka. Wanurobi askarihim, wanthurila taqarubi mana dan lewatlah kau di tempat kumpulnya mereka tuh. Lihat, rumahnya saling berdekatan. Antum lihat kuburan itu kan? Dekat-dekat, bahkan nggak ada jarak. Wanthur sal ma baqiya min tanyakan kepada yang kaya-kaya itu apa yang tersisa dari kekayaannya wasal faqirhum ma baqiya min tanyakan sama yang fakir juga apa tersisa dari kefakirannya dari kesusahannya dari kesulitannya selesai yang kaya dengan kekayaannya juga enggak dibawa wasalhum anil alsun allati kanu tanyakan kepada mereka itu mana lidah-lidah mereka yang biasa mereka gunakan untuk berbicara? Wa anil ayunil latikanu ilal lati bhiyan turun tanyakan kepada bola mata mereka tu yang biasanya mereka memandang dengannya yang enak-enak. Wa salhum anil julu dirakika tanyakan kepada mereka mana kulit yang lembut kulit yang mungkin dikasih krim pagi siang sore malam tu kalau sudah dikuburan don. Wal wujuh alhasanah, wajah yang ganteng, yang cantik mana semuanya itu. Wal ajsad an na'imah dan tubuh-tubuh yang lembut. Ma sana'a dan tahtal akfan. Tanyakan kepada mereka apa yang diperbuat oleh cacing-cacing di bawah kafannya? Ukilatil lahma, dagingnya dimakan Wahyu Firatil Wujuh Wujuhnya belepotan sama tanah dan debu. Wah Muhyatil Mahasin tanda-tanda kecantikan kegantengannya hilang. Dan jangan mati sebelum mati jemaah orang-orang yang tua nih, Ketika mudanya ganteng, ketika tuanya Allah lapar. Yang ibu-ibu yang ketika mudanya sibuk jaga kecantikannya, ketika tua perot tu. Pestanya. Kekok, iyalah itu sebelum mati. Mati apa lagi? Kemudian wakusirtil kifar, wakusirtil fikar, dan tulang-tulang punggungnya mulai hancur tu. Wabah netil akwal, sudah mulai berpisah, sendi-sendinya lepas. Wamuziqatil ashla, tu sudah dirobek-robek perut dan Isi perutnya sudah dirobek-robek. Aina hujabuhum wa kibabuhum. Mana itu bodyguard-bodyguard mereka? Mana itu tempat-tempat rumah-rumah indah mereka? Wa ina khadamuhum wa abiduhum. Mana pembantu-pembantu mereka? Mana budak-budak mereka? Wa Wajam'uhum wa kunuzuhum. Mana itu kelompok mereka? Ya, punya kelompok tersendiri. Harta karun mereka Harta simpanan mereka Wallahi Ma zawwadahum firashan Demi Allah Tuh orang-orang tuh Kekayaannya Keluarganya Tidak meletakkan karpet Di tempat kuburannya Tidak dikasih spring bed di kuburannya Tidak Walawada'u lahum Hunaka mutaka'an juga tidak dikasih tempat untuk sandanan biasanya orang duduk ini ada tempat untuk sendennya dia untuk meletakkan tangan dia wala gharasulahum syajaran tidak diri, tanamkan pohon-pohonan supaya dia rindang di sana alaisu fi manazilil khalawah bukankah mereka di tempat-tempat yang sendirian tempat-tempat singgah yang sendirian alaisal lailu wa nnaharu alaihim sawa. Bukankah malam dan siang mereka sama buat mereka? Tak kelihatan mereka dengan mentari dan mereka juga tidak melihat rembulan. Alaihi sunna muddilahamatin zulma. Bukankah mereka berada di kegelapan yang sangat gelap? Qatilah bayna wa bayna amal Mereka dipisahkan dari amal perbuatan mereka. Sudah selesai amalan. Orang-orang yang dicintai pun juga sudah dipisahkan dari mereka. Wakminna imin wanaimatin abhau wujuhum baliyah. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kelembutan wanita dan laki-laki akhirnya wajah-wajah mereka menjadi rusak semuanya. Wa ajisaduhum in aqnahin bainah dan tubuh mereka terpisahkan dari lehernya wa awsaluhum tu daging-dagingnya sudah hancur semuanya. wa salatil hadaku ala alwajana. Nih, anunya mata ini sudah turun ke pipi mereka. wamtalaatil afwah daman wa sadidan. wa sadidan mulutnya sudah penuh dengan nanah dan darah. wa dabat dawabul ardhi fi ajsadihim. binatang-binatang di tanah itu sudah mulai. Antum lihat orang kalau ketemu mati tidak di kuburan kadangkala 3 hari, 4 hari 5 hari ketemu mati uf, baunya sudah kemana-mana itu yang namanya cacing mungkin, lalat ulat, sudah mulai masuk ke matanya kadangkala saya melihat di Jakarta ada orang tua, perempuan tinggal sendiri mati, baru diketahui setelah 3 hari tubuhnya itu sudah dimakan tikus lubang-lubang sudah. Itu alhamdulillah kita di dalam tanah enggak ada yang tahu. Tapi ketika kita di luar kita bakal tahu gimana tubuh kita itu kan hancur. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan Faqat faraqul hadaiq. Manakala sudah meninggalkan taman-taman mereka, kebun-kebun yang indah, vila-vila mereka, wa saru ba'da saati ila al-madha'iq. Dan mereka setelah keluasan rumah yang cukup untuk seratus orang, dia masuk ke satu tempat yang buat orang lain pun gak cukup. Sendirian. Khati oh, zawajat nisa uhum. Istri cantik yang dia tinggalkan nih. Wah sedih. Setelah masa idahnya, belum masa idahnya sudah ngantri orang-orang mau kawin sama istri dia. Iya. Dan kalau ibu-ibu yang mati tuh bapak-bapak Subhanallah kadang kalau belum selesai itu melurusin kuburannya dia mikir siapa nih ya yang bakal kawin? <tik> Selama yang mati selesai ditinggalkan sudah. Ada yang mengatakan, wah anak cinta sama entri ini hidup mati. Iya kalau sudah mati selesai hidup sampai mati. Kalau istrinya sudah mati cintanya sudah selesai sudah dikuburkan. Maka Umar bin Hamzah mengatakan kepada lelaki-lelaki itu, kau tak nisa'u dan terbukti Oh ini istri-istrinya fulan, fulan, Sudah pada menikah ditinggalkan tu suaminya. Wataradadat Victoria fituruki abnahu anak-anaknya kadangkala sudah enggak karuhan, kemana-mana anaknya yang mungkin awalnya masih sedih, tahu-tahu ya, anaknya sudah bersimpang siur di jalan lupa sama bapaknya. Dan antum bayangkan. Watawazatil qarabatu diarohum keluarganya mulai bagi warisan. Yeah, eh ini rumahnya abah mau dijual enggak? Jual, jual. Nanti berapa persen? Sekian, sekian. Abahnya enggak diurus, karena sudah selesai. Faminhum wallahu muassa lahukabrhu demi Allah ada yang dikuburannya diluaskan. walghadhn nadhiru fihi walghadhn nadhiru fi yang hidupnya segar dia di dalamnya tuh. ada enggak dimakan sama cacing para nabi jasadnya enggak dimakan oleh bumi almutana'im bil لذati ada yang dikuburnya itu senang-senang dengan kenikmatannya ya sakinal qabri gadan man alladhi gharqa fi maladzi garraka fid dunya wahai yang besok bakal tinggal di kuburan jemaah kaum lelaki ini disin, disunnahkan untuk ziarah kubur untuk ingat mati kaum wanita sunah enggak ziarah kubur sunah enggak jemaah ada khilaf di antara para ulama tapi kalau saya ditanya sunnah juga perempuan ziarah kubur Karena wanita itu butuh ingat mati, butuh diantar ke kuburan ni. Rasul saw. Kuntu naheit kum anziyaratil kubur ala fazuruhha. Kata Rasul saw. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur ini. Sekarang kunjungi kuburan. Fa inna tu akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian dan para ulama, jumhur ulama mengatakan sunnah asalkan ziarah kubur yang syar'i. Untuk ingat mati, bukan untuk nangis-nangis di sana, bukan untuk berbuat yang tidak-tidak. Untuk ingat mati. Oleh karena itu Imam Nawawi, wabillahul ala, mengatakan bahwasanya ziarah kuburannya orang kafir itu boleh. Kenapa? Karena tujuannya ingat mati. Antum melihat orang Kristen paling kaya, umumnya di Malang nih, lihat kuburannya tuh, ditinggal semua hartanya. Siapa yang Punya Apple itu. Steve apa? Steve Jobs. Masih hidup? Mati itu. Ketika antum lihat itu, mati juga ternyata dia. Mati juga. Harta yang banyak ditinggalkan. Untuk ingat mati. Memang ada ulama yang mengatakan para wanita diharamkan di ziarah kubur. Tapi itu pendapat. Kalau saya ditanya, entah Ustaz Abdullah Hadrami Ustaz Sunnah apa makruh siarah kubur buat perempuan? Iyalah. Nanti Ustaz Abdullah jelasin. Tapi kalau anda ditanya, perempuan butuh siarah kubur. Yang syari, sesuai dengan syari, yang sesuai dengan sunnah. Tuh. Kalau istri antum, abang ah, ini rumah perlu diganti, perlu dibangun, ini fulan itu tetangga, udah bangun rumah lagi, beli mobil, beli motor, macam-macam nih. Bismillah, yuk berangkat, kita beli. Tawa itu bonceng. Bang, kemana bang? Ah, yuk, sudah. Bawa ke kuburan. tuh. Ah. Yo, assalamualaikum ya ahlat diar, minal mu'min, minal muslimin. Bang, kok dibawa ke sini? Ya, supaya ingat mati. Butuh perempuan juga, butuh ingat mati. Ini untuk ziarah kubur. Bukan untuk ngantarkan jenazah. Loh. Karena banyak di Indonesia yang sibuk ngantarkan jenazah. Yang itu para ulama melarang hal itu. Maka ingat, Ya sakinah kubri roden wahai yang bakal tinggal di kuburan besok apa yang membuat kamu dengan dunia ini pada terlalaikan dengan dunianya hal tak lama anakalat abqolah walatabqolika apa kau nggak tahu tu dunia itu nggak bakal selamanya bersamamu dan kau nggak akan berselamanya di situ niscana dan duniamu juga nggak akan lama-lama bersamamu di sini juga. Aina darukal faiha wa nahrukal muttarid mana tuh rumahmu yang luas yang ada harum-haruman masyaallah antum kan yang kalau masuk rumah orang tuh harum rumahnya rumahnya luas ada sungainya kadang kala ada enggak ada yang punya vila-vila tu. tuh wa ina thamratuk lianaa mana buah-buahanmu tuh Buah-buahan yang kalau lagi metik senang banget. Waainarik aku siabi. Kamana baju-bajumu yang lembut yang mahal? Waainatibuka wabuhuru. Kamana minyak wangimu? Mana bukhurmumu? Waainakiswatu kali soivika washika. Ini orang-orang kalau musim dingin punya baju khusus musim dingin. Kalau musim panas punya baju khusus musim panas, di kuburan enggak ada tuh. Enggak bakal antum pakai baju musim dingin, musim panas. Enggak bakal orang mikir yang mau ngafanin antum, nih musimnya musim apa nih? kata dia. Musim panas, ah, beliin yang tipis. Kafannya enggak ada. Sama semuanya itu digulung. Subhanallah. Memang orang kalau sudah mati jemaah. Saya kemarin sempat sebulan yang lalu. Ada orang mati. Dekat kampus, orangnya itu gede, mati di loteng, matinya di lotengnya, tidur di atas dia. Kemudian tangga ke bawah itu, tangga yang dari besi, yang muter itu, Allah, kita sama teman-teman mereka minta tolong mahasiswa waktu itu. Karena subhanallah, perumahannya ini jauh dari masyarakat. Ya biasa rumahnya orang-orang kaya, kadang-kadang kan nyendiri-nyendiri sama tetangga, kadang-kadang mungkin kurang apa dekat lah. Akhirnya kita bingung. Teman-teman yuk kita kerek, katanya kerek gimana mau dikerek kerek, dia. Kita harus pasang macam-macam, akhirnya Bismillah. Kita ada tiker, kita gulung pakai tiker tuh orang. Gulung pakai tiker ya subhanallah, karena memang sudah mati kita nggak ada ngomong kesian ya tangannya kecepit atau nggak ada gulung tuh sudah gulung diikat pakai tali kemudian kita jalankan lewat tangga tuh gak ada tuh orang kalau sudah mati ya udah selesai itu keluarganya nangis nangis sebentar sebentar ya tadi saya katakan suami yang ditinggal istrinya ya kalau perempuan ditinggal suaminya masih ada masa idahnya kan. Empat bulan, sepuluh hari ya. Tapi kalau lelaki, ditinggal istrinya, malam bisa kawin dia. Kalau dia mau. Nah, kemudian, Hayhat, hay Hayhat, dia memberikan nasihat. Ya muqamid al walida wal akhwal walad. Wahai orang yang menutupkan mata bapaknya kita yang punya orang tua mati ditutup atau kalau yang mati anaknya kita yang nutup mata anaknya atau saudara kita mati kita tutup matanya jangan ngelihat dunia kau sudah selesai Wahai silah, wahai yang memandikan orang-orang yang mati itu. Wahai mukafinal ma'iti, wahai orang yang mengkafani orang yang mati dan membawa orang yang mati. Wahai mukhaliyahu fil kubri waraji an anhu, wahai orang yang meninggalkan orang mati di kuburannya dan pulang. Laita syi'ri. Kepada khusyuk nati syara, gimana tu orang merasakan kasarnya tanah. Walitashirih baih khadeyka bade albila. Pipuim pipimu yang mana kira-kira yang bakal rusak lebih dahulu? Ya wajamu jawir alhalakat sirtafi mahallatil maut. Wahai orang yang bertetanggaan dengan ya orang-orang yang mati itu. Kau berada sekarang ni. Di tempat orang-orang mati. Maladzi yalqani bihi malakul maut indah khurugi minat dunya. Wa ma ya'tini bihi min risalati Rabbi. Ketika kita sudah mati. Apa yang kita bawa dari dunia ini. Dan. Utusan Allah. Risalah dari Allah Jalla Jalaluh. Telah datang kepada kita. Kita bagaimana Tuh menjawab itu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz setelah memberikan nasihat itu, dia pulang. Sepekan setelah itu dia mati. Memang jamaah biasanya orang yang mau mati itu kadang-kadang dia ngasih nasihat-nasihat yang yang masuk di hati. Ma'asyiral muslimin, ingat kita bakal ditanya kalau sudah mati ini tiga hal. Siapkan untuk jawab pertanyaan itu. Kalau sekarang antum ditanya, apa pertanyaan yang bakal ditanya di kuburan? Man robbuk, bisa Ustaz. Man rabbuk Allah rabbi. Anak kecil kan kalau ditanya gitu kan. Man nabiyuk, Muhammad nabiy. Ma Islam. Itu bisa. Sekarang nih insyaallah semuanya bisa. Yang muslim yang munafik sekarang bisa jawab. Tapi ketika di kuburan suasananya beda, jemaah. Sempit. Enggak ada ruang tuh. Antum kalau dipegang sama polisi, ada yang polisi di sini? Tuh polisi itu Mana yang polisi ini Polisi itu kalau nangkep orang? Kita enggak tahu salah apa nih kita kan. Dibawa. Dibawa langsung dijebloskan ke sel, didudukkan di kursi, ditanya, "Siapa namamu?" Tuh, siapa ya? Tuh. Betul karena kondisinya enggak rumahmu di mana? Di jalan mana? Jalan mana ya? Jalan mana? Begitu pula yang ditanya di kuburan. In kana mu'minan. Ketika dia ditanya, dia akan jawab, Rabbi Allah dia akan mengudiniil Islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in kana ghairu tu kalau dia tidak mukmin dia akan mengatakan ah ahin ahin samitu nas yaquluna man rabbuka kata dia juga tahu aku dengar orang ngomong Allah aku ngomong Allah ditanya siapa nabiinya dia mengatakan aku dengar orang mengatakan Muhammad Muhammad tapi siapa tidak tahu dia cuma ikut-ikutan. Orang ngomong ya dia ngomong juga. Ditanya apa agamamu, dia mengatakan aku mendengar orang mengatakan Islam. Fakultu Islam. Maka hati-hati kau muslimin dan para pendengar radio. Tolong Islamnya diperbaiki. Kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sibuk dengan dunia kita ingat semua bakal ditinggal wa abtaghi fi ma ataaka Allah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya carilah dengan apa yang Allah berikan akhirat punya rezeki alhamdulillah bisa ngaji berangkat ngaji bisa sedekah berangkat sedekah dan jangan lupa kita hidup di dunia dan hidup di dunia itu butuh ongkos butuh biaya maka carilah sesuai dengan biaya itu selama kita hidup di dunia hadza minni ini yang bisa saya sampaikan apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala apabila ada yang salah itu dari diri saya sendiri Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu sallallahu alaihi wa, ala wa sallam